Oke yang terakhir buat Rina KDI Ada satu tebang Akhir sebuah ya, Papa, slow, Mas Bro. cerita Yuk <tuh> masih bareng bersama GRK, GRK! Strength Bro Terima kasih remuk dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Matur Subhanun ya, tetap jaga damainya ya. Tiga lagu di session yang kedua mas.